Mitra bisnis, Bank Indonesia mencatat hingga September tahun ini jumlah kartu kredit macet perbankan mencapai 36 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya sekitar 30 triliun rupiah. Melihat kondisi tersebut, Bank Indonesia berencana memperketat aturan tentang kartu kredit. Calon nasabah yang penghasilannya minimal 3 juta rupiah dan di bawah 10 juta rupiah per bulan hanya diperbolehkan memiliki 2 kartu kredit. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Sebetulnya Bang sudah punya data, ini orang gila kartu kredit atau tidak. Dan kartu kredit digunakan untuk tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Ada kartu kredit untuk gali lubang, tutup lubang gitu ya. Jadi saya belanja banyak, ngutang, nanti jatuh tempo, saya pakai kartu kredit ini, pakai kartu kredit itu. Sehingga lama-lama beban bunganya kan jadi tinggi, lantas dia kena bad debt dan urusan dengan bank, urusan dengan apa debt collector dan sebagainya. Tapi ada orang punya kartu kredit, banyak gitu, tapi bukan untuk tujuan utang-utang begitu. Tapi tujuannya untuk menikmati penawaran-penawaran yang menggiurkan oleh bank itu loh. Jadi misalnya diskon makan di restoran, diskon beli ini, beli itu gitu itu tidak tidak terlalu pengaruh kan tidak terlalu masalah gitu nah saya tidak punya pandangan karena saya tidak tahu kartu kredit ini udah jadi masalah seberapa jauh langkah apa yang harusnya dilakukan oleh bank dalam menawarkan kartu kredit bank akan hati-hati kan ditanya oleh bank pendapatan kamu berapa kartu kredit yang udah ada berapa bank juga akan lebih selektif kok saya saja misalnya saya punya dua kartu kredit kemudian ada satu bank menawarkan lagi itu saya tidak langsung dikasih yang tinggi gitu platinum tapi cuma dikasih gold gitu dengan apa batas maksimum transaksi sekian gitu jadi ada self defense atau seleksi ala oleh bank itu sendiri kok kalau menurut saya Demikian Faisal Basri saya Dona Oriza